السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليدهرو على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد wa اله وصحبه اجمعين اما بعد Wahai orang-orang, itaqullah faqad Allah taala fi alquranil adhim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islamad din. Fadakmalul Alhamdulillah pada Jumat hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 9 Muharram Yang kita sudah berada dalam Jumat yang kedua Di tahun baru Hijriah Yang sekarang sudah tahun 1439 Kita bersyukur pada Allah Karena Allah telah memberikan umur lagi masih pada kita Semoga umur-umur yang akan datang ini lebih baik daripada kemarin dan yang sebelumnya sehingga kita menjadi orang-orang yang tambah iman, tambah taqwa tambah soleh amin hari ini Jumat, Jum'ar kurang lebih 10 tahun terakhir ini kita rasakan banyak bermunculan aliran-aliran sesat dimana-mana, hampir di seluruh Indonesia Dan ternyata ayat sesat ini adalah sangat merasakan masyarakat. Kemudian majelis ulama telah menyampaikan bahwa sesungguhnya pemicu daripada adanya aliran sesat yang bermunculan di mana-mana adalah antara lain karena kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, lalu adanya motif untuk mendapatkan uang. Adanya motif untuk kepentingan tertentu, adanya intervensi asing, skenario musuh-musuh Islam, lalu juga mulai melemahnya perhatian ulama, dakwah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, adanya liberalisasi, era kebebasan yang kebablasan, itulah antara lain penyebab timbulnya dan munculnya aliran sesat di mana-mana. Kemudian para jamaah Pragya adapun dampak daripada munculnya ajaran sesat ini adalah merusak akidah, melecehkan atau pelecehan terhadap agama, merusak citra kiai, ulama, pondok pesantren dan memicu anarkisme. Sidonjo rahimakumullah. Karena maraknya ajaran sesat di mana-mana, maka majelis ulama pada Rakernas November 2007 10 tahun yang lalu telah menyatakan dan membuat apa yang dimaksud dengan sesat dan siapa kira-kira golongan yang bisa dimasukkan sebagai golongan sesat atau alian sesat maka Majelis Ulama pada tahun 2007 itu membuat 10 kriteria Yang kriteria ini adalah bukan karangan majelis ulama sendiri, tetapi kriteria ini adalah semuanya diambil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Antara lain ada sepuluh. Yang pertama adalah mengingkari salah satu rukun iman dan atau rukun Islam, meyakini aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, al lakum dinakum nikmati lakum Sudah komplit, sudah sempurna semua. Jadi tidak kurang lagi. Kemudian yang keempat adalah mengingkari otentisitas kebenaran Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an sudah memberikan tahu selain sudah sempurna Maka Allah juga menyampaikan di dalam al-Baqarah ayat 2 lil di dalam Al Quran ini sama sekali tidak ada keraguan adalah petunjuk bagi orang-orang yang taqwa kemudian lebih tegas lagi Allah menyampaikan inna nahnu wa inna lahu aku yang menurunkan Al Quran ini dan sungguh aku pula yang menjaganya perayaan beraya Inilah Al-Qur'an terjaga yang 36.236 ayat ini. Namun ada juga yang menyatakan karena ragu-ragu terhadap -ragu Al-Qur'an, seperti di Mojokerto misalnya orang yang menamakan diri Mbak Aan, menyatakan bahwa Al-Qur'an itu sesungguhnya semua sudah berubah, yang tidak berubah dan aslinya itu hanya empat kata dia, yaitu yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua adalah kulllahu lalu kul dan kemudian yang keempat kul a'udzu Barangkali memang hafalnya hanya empat itu sehingga yang lain adalah dianggap salah dan sudah diprufah oleh orang-orang Arab. Kemudian melakukan penafsiran Al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah tafsir. Keenam, mengingkari hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ini yang dulu ada juga golongan yang menamakan Ingkarusunah Tidak percaya tentang hadis Yang dipercayainya Al-Quran Tidak pernah percaya pada hadis Muhammad Rasulullah Muhammad SAW Hadirin yang berbahagia Kemudian yang ketujuh Adalah melecehkan atau merendahkan Para nabi dan rasul Ternyata Di Surabaya juga ada Orang yang merendahkan nabi Katanya dia sudah pernah naik ke langit berjumpa dengan para nabi, lalu dia mengatakan setelah kembali dari langit bahwa nabi-nabi yang ada yang sekian banyak itu adalah belum sempurna, lalu dia mengangkat diri sebagai koordinator nabi. Kemudian yang kedelapan mengkari nabi Muhammad sebagai nabi atau rasul yang terakhir, itulah antara lain yang menyebabkan kemudian dia mengangkat diri menjadi nabi ataupun rasul karena Nabi Muhammad saw adalah bukan nabi terakhir lalu mengangkat dirinya sebagai nabi. Sembilan mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah. Misalnya ada orang yang mengatakan solat tak perlu lima, cukup tiga waktu. Bahkan ada yang mengatakan cukup satu waktu saja di malam hari. Kemudian yang terakhir yang ke 10 adalah mengkafirkan sesama Muslim. Perajaan beragia, itulah kriteria 10, kriteria yang menandakan barang siapa. Satu saja dari kriteria ini sudah ada di dalam satu kelompok atau aliran, itu pun sudah dianggap sesat. Tidak menunggu harus 10 kompit ada di dalamnya, satu saja sudah cukup bahwa menandakan dia adalah golongan yang sesat. Kemudian sekedar contoh. ternyata sekian ratus atau bahkan sekian ribu yang sesat maka ada diantara pemimpin-pemimpin mereka lalu yang mengaku menjadi Rasul atau mengaku jadi Nabi saya ambil contoh sedikit saja yang pertama adalah di Lampung, Sumatera Selatan orang yang namanya Totok Dwi Anggoro yang menyatakan Nabi atau Rasul itu bukan 25 jumlahnya tapi 26 jumlahnya Yang satu adalah dia sendiri. Lalu dia menyatakan puasa Senin Kemis itu tidak ada ajarannya. Lalu dia juga menyatakan sholat zakat puasa haji itu juga tidak ada. Dan kemudian dia dia juga membuat kitab suci yang merupakan dekatnya sendiri. Yang kedua adalah di Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi yang namanya Haji Zikrullah Likabu Sarjana Sosial. Lalu dia mengangkat dirinya sebagai seorang rasul. Lalu syahadatnya berganti dengan syahadat. asyhadu alla ilaha illallah wa anna Lalu dia merubah qiblat, tidak lagi menghadap ke masjidil haram ke Kaabah di sana, tapi dia membuat Kaabah sendiri yang ada di dalam masjid arahnya berputar ke timur. Kemudian karena dia sudah menjadi nabi. dan sudah ada klibrat tersendiri, maka dia sudah mempersiapkan diri akan mengadakan ibadah haji, tidak usah ke Mekah Al-Mukarromah, tapi cukup ke desanya sendiri. Dia sudah mempersiapkan Ka'bah, mempersiapkan tempatnya Sa'i dan juga mempersiapkan tempat wukuf di Arafah kira-kira 3 km dari masjidnya. Lalu di Bogor Musyaddak alias Assalam atau Hadi Abdul Salam dia pun mengaku nabi setelah dia bertapa selama 40 hari 40 malam di Gunung Bunder di jajaran Gunung Salak di Bogor dia menyatakan setelah jadi nabi namanya bukan bukan Musyaddak lagi bukan Salam lagi tapi sudah Al-Masih al Mauud. Al Oleh karena itu kemudian Sadatnya diganti ashadu alla ilallah almaud Rasulullah. Karena masih baru kata dia, maka sementara ini zakat, salat puasa haji masih belum diperlukan. Yang penting salat saja dulu satu kali saja, yaitu di malam hari. Lalu yang keempat di Jawa Tengah yang namanya Kasnawi. yang menyatakan diri adalah Dia adalah satu-satunya Rasul yang diangkat oleh Allah Untuk di Indonesia Di dalam menegakkan kebenaran Dan kemudian setelah ada pengikutnya Maka Kasnawi menggantikan nama diri sendiri Menjadi Ki Ageng Gusti Kolojinggo Lalu di Madiun Jawa Timur Ini perempuan Nyonya Rusmiyati Binti Syahab Dia menyatakan diri Sudah diwisuda oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu sebagai ratu adil, juru selamat, pemimpin wanita yang mendapatkan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa Dan panglima perang wanita melawan tipu daya iblis Kemudian ajarannya terhimpun di dalam tujuh naskah Dan setelah majus ulama dan departemen atau Kementerian agama Dan beberapa pejabat yang lain mengoreksi tujuh macam naskah itu Ternyata isinya seluruhnya adalah uraian dari Pancasila Kemudian di Surabaya Ada orang namanya Kayi Abdurrahman alias Abuya alias Maulaya Tempat pondok pesantren di Almardiyah Dia menyatakan setiap malam Jumat manis Allah datang secara goib di hadapannya Lalu tadi sudah saya singgung roh para nabi adalah belum sempurna Oleh karena itu dia diri sebagai koordinator Nabi Dan dia menyatakan diri juga Telah menggagalkan kiamat Yang mestinya jatuh tanggal tahun 2002 Tapi gagal Karena dia yang mengusahakan pada Allah Sehingga tidak jadi kiamat Diuntur entah kapan datangnya Lalu di Jakarta Salamullah Komunitas Eden Pimpinan Lia Aminuddin Pokok-pokok ajarannya Lia mengaku bertemu dengan Malaikat Jibril. Dia mengaku sebagai Bunda Maria. Dan akhirnya dia mengaku sebagai Malaikat Jibril, Mengangkat anaknya Ahmad Mukti sebagai Nabi Isa. Lalu mempunyai kitab tersendiri. Dan Lia ini ternyata dua kali mengirimkan surat teguran ke Majelis Ulama Jawa Timur. Karena Majelis Ulama Jawa Timur tak mengeluarkan fatwa Bahwa Ahmadiyya itu sesat Dan Yang satu lagi itu adalah Yusman Roy Yang di Malang Yang mengatakan bahwa tidak sah Dan terlaknat orang-orang Yang sholat Hanya dengan bahasa Arab Tapi harus sholat itu dengan bahasa daerah Setidaknya dengan bahasa Indonesia Dikeluarkan ini adalah Sesat Ternyata Lia Aminuddin kirim surat Pada Masjid Ulama Jawa Timur menegur. Dia akan bertindak katanya. Tanda tangan ada kami atas nama Jibril Ruhul Kudus. Peranjakan beragia. Alhamdulillah. dengan maraknya begitu banyak nabi-nabi palsu yang menjadi pimpinan. Golongan-golong sesat. Akhirnya majelis ulama juga menginstrusikan diadakannya pelatihan-pelatihan kader-kader ulama yang biasa disingkat dengan PKU di mana-mana sudah diadakan itu untuk memberikan penjelasan berbagai macam hal termasuk juga memberikan penyerahan tentang kesesatan-kesesatan tersebut. Para jemaah untuk Jawa Timur sendiri hampir sudah seluruhnya sudah selesai. di dalam pelatihan kader ulama ini karena diadakan seluruhnya adalah per ekskarsidenan para jemaah berjaya alhamdulillah maka dua tahun terakhir ini boleh dikata jarang sekali sudah kita dengar alina sesat nabi nabi pasu seperti sepuluh tahun yang lalu namun para jemaah berjaya ternyata Hal yang sekarang sangat ramai dibicarakan bukan aliran sesat lagi, tapi munculnya komunis atau munculnya PKI atau yang biasa juga dinamakan dengan uh, KGB komunis gaya baru. Perancan kerja untuk diketahui bahwa komunis. Ini adalah sudah pernah berkuasa di dunia ini. Negara-negara besar Rusia, China, Korea, lalu di Afrika juga, kemudian di Amerika Selatan. Yang ternyata sejarawan telah mencatat bahwa ternyata komunis ini adalah ideologi pembantaian. Sehingga para sejarawan telah mencatat. Tidak kurang dari 120 juta orang dibantai Di negara-negara yang dikuasai oleh komunis 120 juta orang Ini adalah jauh lebih besar Dari perang-perang yang pernah ada di dunia Baik perang dunia satu, dunia dua Atau perang antar negara Ternyata para sejarawan juga menghimpun Berapa kira-kira korban-korban perang Tapi ternyata setelah dihitung Perang yang pernah ada ini sekitar 48 juta korban perang. Tapi komunis 120 juta orang. Perajaan jangan ya, 120 juta ini adalah belum termasuk Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia belum dihitung. Karena komunis belum berkuasa di Indonesia. Walaupun telah membunuh banyak orang. Kemudian dia kup, kemudian merebut kekuasaan. Walaupun belum seluruhnya Yaitu pada tahun 48 Di Madiun Kemudian sekitarnya Termasuk Ngawi, Magetan, Pacitan, Ponorogo Hampir semua yang dibunuh adalah orang-orang beragama Kiai-kiai, ulama, santri-santri Termasuk juga para pejabat yang tidak mengakui komunis Dan banyak sekarang barangkali bisa kita datang ke sana Untuk membuktikan bagaimana kekejapan komunis banyak sekali sumur-sumur yang dulu adalah tempat PKI menanamkan para ulama, para kyai, para santri, para pejabat ini bahkan banyak sekali yang cukup tidak usah dibunuh, dikubur hidup-hidup kemudian di isi dengan tanah dan batu dan semua sekarang ini saksinya masih ada. Apa itu cucunya? Itu anaknya yang pernah menyaksikan hal tersebut. Para Jawa Indonesia, itu terjadi pada tahun 48 ditambah lagi dengan 766 jenderal G30S, kemudian ditambah lagi 62, saya singkat saja, yaitu pemuda ansor yang dibunuh di Cemetok, Banyuwangi, pada tanggal 18 Oktober, ada 62 pemuda ansor di Bante. dijadikan 3 tempat, Yang satu sumur berisi 40 Satu sumurnya lagi berisi 21 Satunya lagi berisi 21 Komplit semua adalah 62 orang yang dibantai Dan sekarang kalau kita kesana Bisa menyaksikan Diberi nama lubang buaya Semetuk Perajaan beragia Itulah Barangkali kita harus waspada Mewaspadai alian sesat Yang menyinggung masalah agama termasuk juga ideologi sesat yang banyak membantai, yang terkenal dengan ideologi pembantean. Dan insya Allah nanti jam setengah sembilan malam di TV Fan akan memutar film pengkhianatan G30S. Dan ini juga banyak diributkan, ada yang pro dan kontra. Sehingga kesimpulannya, kata para pengamat, orang-orang yang kontra, Yang tidak senang itu akan dibuka kembali Ini adalah menandakan dia cenderung kepada komunis Mudah-mudahan kita tidak seperti itu Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencegah Dan sekarang ini habis Jumatan ini di Jakarta Ada demo Yang pertama tujuannya adalah menentang kebangkitan kembali komunis Yang sekarang ini tanda-tandanya sudah mulai banyak disaksikan Dan tidak bisa disembunyikan-sembunyikan lagi. Aku lukaulihada. Wa astaghurallali walakum. Alhamdulillah Wa nasta'im wa saghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syuriyan busina wa sayyati amalina. Ashahadu an la ilaha illallah wa dawla syarikalah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarik ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahibah jema'in Al-Ma'ba'ad Wa'ya al-Ikhwan itaqullah Hakatukatih Wa tamutunna illa wa antu muslimun Wallahu ta'ala fil-qur'anil adhim A'udhu bin al-saitan rajim Wal'ash Inna inshallah fihkus Illa ladhina amanu wa amilu saliakat Wa tawa sohbil haq Wa tawa sohbil sober Hadirin sedang Jumlah Rahimullah. Demikianlah Sekilas Tentang aliyah sesat Dan komunis Dan kemudian mari kita tetap berusaha untuk bisa menanggulangi diri sendiri. Bertambah iman, bertambah taqwa, dan tidak kena bisikan-bisikan kesesatan-kesesatan ini. Dan kita bersyukur sekali, andekan komunis dulu jadi menang, kupnya itu berhasil. Mungkin kita tidak sempat lagi sholat seperti ini. Mungkin masjid ini tidak akan ada. Karena barangkali sudah nenek kita, ayah kita semua dibantai. karena kumunia adalah musuhnya orang-orang beragama dan agama apa saja mudah-mudahan tetap oleh Allah dilindungi dan semoga kita termasuk orang-orang yang mampu merasakan kebahagiaan di dunia wal akhirah dan semoga kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang khusnul khatimah Allahumma salli wa salli mubari ala muhammad wa ala alihi wa sahibu Allahumma ufir lil mu'mina mu'minat والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات فاغفروا له انه والله غفور رحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. afusana walam ta'fir lana fatarhamna lana kunan minal khasirin. Rabbana la tuahidhna in nasina aftana. Rabbana irham lana isrun kama hamaltahu wal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna Wa qul Wa wairlana wa rahamna fansurnal qaumil kafirin rabbana atina fid hasanah wa hasanah wa qina adzabannar subhanar rabbikal izzati ma wa salamun al musallin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah waladzikrullahi akbar